jelas. Secara nyata untuk menjaga stabilitas iman. Itu sampean punya pertanyaan seperti itu berarti iman saya lebih stabil daripada yang lainnya dan pemahaman yang baik. Itu sudah enggak bilang. Dia enggak ada yang bisa. Kebanyakan orang itu sudah stabil, stabil buat. Ini budaya anak sekolah yang lebih gede, iman stabil, iman stabil dan sebagainya. Jadi Anda punya pertanyaan ditundung insyaallah. Amin ya rahimin. Pak enggak usah menaja. Memeranjakan biru masa. Sudahlah, yang penting Allah itu terus ada di ingatanmu. Allah menjadi tuan rumah di kalbumu dan Allah menjadi pertimbangan utama di setiap pemikiranmu, mengerjakan pekerjaan dan apapun -apa dalam hidupmu ikut tersukuk Masyaallah. Jadi enggak ada kok orang kok. Ngikut saja namanya. Bagaimana nol setengah lomba khusus musabaqah sholat dijigen roda kedua siapa yang mampu berusaha kasih hadiah ke roso lu ahli ko ahli yang paling dasar tentunya kalau semua menilai ahli paling Karena dirempar batu, dia paling dikasih, yang meram dikasih semut, itu dia apa, tetap sakit, dan ahli lulus. Begitu ahli mu dikasih aja, ahli muak jangan biar Rasulullah, saya tidak merasa berharga di rumah. Loh kenapa kamu? Kamu tadi yang paling tahan dan paling khusus. Bukan saya bukan tahan, saya itu kenapa bentar? jadi selalu godaan selama salat karena saya konsentrasi membayangkan kira-kira apa ya yang ada di keadaan. Jadi <S swords> Anda juga jangan terjebak oleh bisikan. Bisikan itu bukan sekondang selalu enggak kok terus Allah. Oh. Ya itu sebuah bentuk. Tapi inti enggak dia seperti itu begitu juga yang biasa. Saya kan sebenarnya luar. jiwa. Dia yang waktu. berlaku lebih baik gitu loh. Jadi dan itu jangan jangan diserobot-serobot enggak. Biar-biarin aja lah. Mudah-mudahan semua diterima oleh dan sampean ini tanya di tadi bagi saya itu sudah sukses. Saya gimana saya sampai masuk surga. Sudah enggak relevan rokok saya. Di kosan saya lewat rokok saya enggak peduli sama ini. Di sana mampir-mampirlah gitu. Ya, ya. Yang ketiga yang terakhir Oh ya itu pertanyaan yang anda sudah tahu jawabannya Sebenarnya sebenarnya sudah berapa besar Sudah tahu soal Indonesia nih mas Intinya saja Ilmu kita tidak mampu menatasi masalah Indonesia Ilmu sosial Ilmu tidak Oh anda ambil dari Ahmadinejir Ambil dari Morales Ambil dari Chaves Ambil dari Imam Khomeini Ambil dari Mahathir Ambil dari semua bahwa ada ambil dari seluruh warga negara Islam, ambil dari seluruh Nabi sangat masyarakat Indonesia. Indonesia untuk mengatasi keadaan ini harus bekerja sama teman-teman kita. Naik membanggakannya seperti itu. Kalau pakai omong bahasa yang harus memimpin kita begitu ini ada adalah satunya yang harus mengkuh. Mengkuh itu apa? Secara profesional dia oke, pengenalannya terhadap masalah rakyat oke. Okay. partisipasi diplomatik dan politiknya secara global, mundial juga oke, okay. ngadepin bus bagaimana oke, okay. eh mengolah macam-macam bidang dia oke, okay. dia manajer yang baik dan dia itu yang baik, dia juga pekerja yang baik, yang rendah hati, tidak sibuk mencermin, tidak sibuk menisir rambut, dia tidak peduli-peduli amat sama protokoler, ahli yang dia satria, satria yang itu orang yang tidak perlu ter gambung kepada senjata. Semakin rendah pangkat bajurit, semakin tinggi tombaknya dan gitu loh Mas. Paham enggak ada enggak? Itu paham. Semakin rendah pangkat bajurit, semakin tajam tombaknya. Kalau dia jadi aja, semakin bergunung senjatanya semakin jarak jauh. Kalau orangirnya jadi di pantai, itu masih berani pantai semakin baiknya, semakin baiknya tapi kalau di gunung semua orang yang takkan orang yang takkan semakin orang berani merakyat, orang berani tidak dilindungi, berarti semakin sakit dia, itu gampang ada semakin tinggi banget apa, kalau jika habis itu semakin jatah tutup senjata